Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi arsala Rasulullah bilhudawatinil haqq Salatullahi wasalamu ala habibina wa syafi'ina wa mu'lana sayyidina Muhammad Wa ala alihil mutahharina wa ashabihi tayibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin la yubiddin Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatika Thabbit imanana Thabbit kulubana ala dinik Thabbit kulubana ala dinik Thabbit kulubana ala dinik amma ba'du Mari kita lanjutkan pengajian kita, belajar kita dengan Imam As-Saunusy rahimahullahu taala dengan Ummul Baraahinnya yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang sifat jais Allah. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh Allah. Dan harus jelas bahwasanya tidak wajib bagi Allah untuk melakukan apapun Dan tidak ada yang mewajibkan kepada Allah Tidak diri Allah sendiri Dan bukan selain Allah Kepada semua yang mungkin ada Maka Allah boleh mengadakan dan boleh meniadakannya Tidak menjadi wajib adanya Dan di antara yang Allah boleh Melakukannya adalah Mengutus utusan para nabi Bukan wajib Bagi Allah untuk mengutus para utusan Tapi boleh Dan utusan Setelah itu utusan harus kita yakini Makanya iman kita selanjutnya apa Pembahasan keimanan kita selanjutnya adalah iman Kepada utusan Allah SWT Dan utusan itu harus mempunyai sifat-sifat yang bisa menjadi jaminan akan selamatnya pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat-sifat seperti kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, sifatnya adalah tabligh, ash-shiddiq, tabligh, amanah. Sebagian menambah dengan fathonah. Kalau hujjah yang di hadirkan oleh Imam As-Sanusi, sederhana dan mantap akan tetapi kita pun perlu menghadirkan hujah-hujah akliah yang lainnya, yang dihadirkan oleh para ulama yang lainnya, untuk menyempurnakan untuk melengkapi hujahnya Imam Sanusi sebab tanpa hujah ini bingung orang bagaimana kita harus percaya kepada yang namanya Nabi siapa yang ngasih tahu kalau dia adalah Nabi saya harus percaya kalau itu Nabi. Siapa yang ngasih tahu kalau itu Nabi? Yang ngasih tahu ini siapa? Allah. Bukankah aku kenal Allah melalui Nabi, melalui syariat? Akal hanya mengetahui, bahwasanya wajib, adanya pencipta. Akan tapi kita kenal Allah adalah melalui petunjuk risalah Nabi. Jadi aku tahu hakikat. Aku tahu that. Aku kenal Allah karena Nabi. Kemarin kita bahas tentang bagaimana akal itu mencari, mencari Tuhan. Maksudnya untuk sampai kepada titik, bahasanya sebesta itu harus ada yang menciptakannya. Tapi untuk sampai kepada pemahaman, bahasanya itu adalah Allah Subhanahu SWT, maka tidak, itu dengan syariat. Yang beri nama adalah syariat. Wahyu. Bagaimana aku percaya kepada wahyu yang memberitahu tentang Allah. Bagaimana aku tahu nama Allah dari dari wah dari dari nabi? Ini kayak semacam dur. mana yang lebih dulu? Mana yang lebih dulu? Yang dibangun tadi sudah jelas. Kepercayaan kita kepada Allah itu lebih dulu. Dan sebetulnya selagi kita sudah percaya kepada Allah Subhanahuwataala, Allah yang menciptakan semesta ini, nerteripkan sempurna ini. Dengan ketertiban dan kerapian semesta ini Allah yang maha kuasa Kemudian setelah itu turun Dan Allah juga Ingin Semesta termasuk di dalamnya adalah bangsa manusia Mereka juga punya Juga lestari Dan Allah yang mengatur semuanya Dan pengaturan ini Perlu satu Allah bisa saja menjadikan semuanya berjalan baik seperti halnya bumi, rembulan dan lainnya begitu saja di, dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi dengan manusia agar mereka bisa menjalani hidup dengan benar maka Allah pun harus menurunkan sebuah undang-undang atau peraturan agar sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maka siapa kira-kira membawa undang-undang tersebut dan dia harus yang membawa pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang tersebut atau makhluk tersebut harus punya sifat-sifat yang sangat istimewa termasuk diantaranya adalah kecucuran dan seterusnya. Cuman ini perbincangan itu, itu ke, apa, pertanyaan itu ada di benak setiap orang. Akan tapi kalau Imam As-Sanusi menjelaskan, memang pertanyaanmu dijawab secara ninggas bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Siapa yang ngasih tahu Nabi Muhammad itu Nabi? Aku belum kenal Allah yang sesungguhnya. Aku hanya percaya semesta ada penciptanya. Akan, tapi aku tidak tahu kalau itu adalah Allah. Pokoknya aku mencipta, mengakui adalah pencipta. Yang kasih tahu Allah adalah Nabi Muhammad. Bagaimana aku bisa percaya dengan Nabi Muhammad? Kalau dia Nabi? Mungkin dia adalah pembohong sama-sama yang lainnya. Dari mana kalau yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah wahyu? Dijawab oleh Imam Sanusi rahimahullah ta'ala. أَمَّا بُرْهَا نُوْجُو بِسِدْقِهِ ada pun tentang wajibnya bersifat sidik jujur Alihimus salatu wassalam bagi mereka para nabi wali Waliannahum maka sesungguhnya jika mereka itu Laulam yastuku kalau mereka tidak jujur Lalazimal kezibu disaya ia akan dusta Nabi adalah mereka akan dusta fi khabarihi ta'ala Di dalam buah habar dari Allah SWT Kalau memang mereka, para nabi itu dusta, berarti dusta membawa berita dari Allah. Tidak bisa dipercaya dong. Berarti siapa yang memberi nama Allah itu? Kalau nabi tidak benar, nabi pembohong, ya saya tidak percaya kalau namanya Allah. Kenapa ada diberi nama yang lainnya? Kenapa harus diberi nama Allah? Ternyata itu dari manusia. Kalau itu manusia namanya Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad dong? kok harus langsung saya percaya itu bagaimana ini kok saya percaya kalau Muhammad itu adalah membawa wahyu tanyakan kepada orang yang semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyakan orang yang semasa Nabi apa berita yang kita dapat dari mereka dari masa ke masa lalu seolah-olah hadirkan Nabi saat ini ya sama kasusnya mau tidak mau kita akan percaya kepada Nabi Muhammad jawabnya apa li tasdikihi ta'ala Allah sendiri yang memberikan tasdik membenarkan adalah Allah Allah membenarkan Nabi ini adalah Nabi dan orang hendaknya percaya Allah sendiri, dengan apa itu? Bil mu'jizati nah inilah, kan mu'jizat mentah mu'jizat mentah, mu'jizat anna zilati mu'jizat yang diturunkan itu mang zilata qaulihi seolah-olah ngomong Allah itu dengan mu'jizat itu Azha Abdi Soda'aka Abdi Benar, awas ya, benar yang diomongkan Muhammad ini lima Fukulima yuballihu'anni Semua yang disampaikan dariku adalah benar Jadi mu'jizat yang diberikan oleh Allah Kepada Nabi Nah ini Nabi harus punya mu'jizat Nah ini mu'jizat itu loh Yang menantang semuanya Yang mendustakan ini Ini, ini mu'jizat Mulai dari membelah rembulan Dari yang lainnya Termasuk mujizat yang namanya Al-Quran Geleng-geleng kepala Dan Al-Quran diturunkan bukan di orang Indonesia yang gak bisa bahasa Arab Diturunkan di negeri Arab jagonya orang bahasa Arab Dan saat itu lagi ngetren-ngetrennya Bujangga-bujangga dan penyair-penyair Penyair dahsat pada zaman itu Lagi ngetrennya syair, dunia syair pada zaman itu Turun Al-Quran Menantang para penyair-penyair itu menantang para orang-orang besar untuk membuat seperti Al-Qur'an ada yang bisa. Mulai dari kalimatnya indah dan seterusnya. Itu mukjizat. Mereka itu membaca Al-Qur'an saja bingung mereka. Kok bisa seperti itu? Ini bukan omongan biasa ini. Ini bukan omongan biasa. Dan untuk menguatkan tentang kemukjizatan Al-Qur'an ini ternyata dikasih mukaddimah yang panjang. Oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari Nabi Muhammad dijadikan sebagai seorang yang tidak bisa baca tulis Nabi tidak ngerti baca tulis Jadi wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu Bukan dicari-cari oleh Nabi Sehingga dalam kisah, Isra, kisah pertama kali Nabi mendapatkan wahyu Nabi tidak kenal Kalau itu malaikat Jibril Hanya mengatakan ekra, ekra, ekra Nabi ketakutan Bahkan nabi Muhammad apakah itu yang namanya jin atau apa Karena Nabi memang tidak pernah menyari-nyari Wahyu itu diberikan oleh Allah dan Nabi tidak berhayal Itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Makanya Nabi waktu itu ketakutan Datang ke saat Siti Khadijah ketakutan Destiruni, destiruni Destiruni, destiruni Destiruni Sehingga sampai Siti Khadijah Menghibur, tidak mungkin Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi. Engkau adalah orang begini, tidak mungkin Kalau semacam jin dan sebagainya mengganggu kamu Dikuatkan hatinya oleh Siti Khadijah Maka disitulah Jadi Nabi tidak mencari-cari Maka dari itu sudah muktimah dari awal turunnya wahyu sendiri. Dengan semacam itu memang Nabi kaget waktu itu. Nabi kaget. Karena wahyu itu pemberian dari Allah tidak bisa dicari-cari orang puasa berapa hari langsung mendapatkan wahyu. Sama seperti karomah yang diberikan oleh Allah kepada para wali bukan dicari-cari. Saya ingin puasa 60 hari biar dapat karomah. Enggak ada gitu. Karomah adalah buah dari ibadah istiqomahnya seorang hamba di dalam beribadah tulus. Tiba-tiba dia diberi oleh Allah sesuatu. Tidak ada puasa karomah dibuat-buat. Karomah itu pun tidak setiap saat datang. Karomah itu akan diberikan oleh Allah sesaat-sesat jika dibutuhkan. Mujiyat pun demikian. Membelah bulan bagi Nabi adalah tidak setiap saat. Mengucurnya air dari jemari Nabi tidak setiap saat. Jadi kapan dibutuhkan? Tujuannya apa? Untuk membuktikan kalau itu semua dari Allah dan Nabi tidak bisa melakukannya kecuali diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk lihat kadang wahyu terputus nabi kan pernah terputus wahyu kalau dalam sejarah nabi terputus wahyu sampai nabi kebingungan nabi naik gunungnya kenapa kok terputus waktu ada apa terputus wahyu sampai orang arab mengatakan orang kafir muhammad telah ditinggal oleh tuhannya muhammad telah ditinggal oleh tuhannya ternyata hal yang demikian sengaja dibuat oleh allah untuk menanamkan kepercayaan setelah itu bahasanya memang itu bukan dari diri nabi muhammad saw orang mengatakan itu khayalan muhammad itu adalah ini mukaddimahnya yang panjang bahasanya Nabi ini memang benar. Jadi rasa takutnya Nabi kemudian merasa khawatir dengan terputusnya wahyu. Karena wahyu Nabi bukan dibuat-buat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an turun bukan dikarang Nabi. Dikatakan Nabi belajar dari orang Roma dan sebagainya. Dari mana Nabi belajar? Nabi tidak bisa membaca. Nabi tidak bisa membaca. Dan dengan tidak bisa membaca akan tapi punya ungkapan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an Al disebutkan gimana? Al-Qur'an tentang menantang para orang-orang dalam surat Al-Baqarah. Wa fatu bi suratin wa du'u syahadakum min in kuntum sadiqin. Datangkan satu surat saja. Enggak ada yang bisa, padahal mereka itu bukan orang bodoh pakar-pakar bahasa ya pada zaman itu. Sehingga bahasa yang ada pada zaman itu itu menjadi hujjah, Jadikan koidah. Bahasa Arab itu baru sah kalau sesuai dengan bahasanya orang Arab zaman itu. Kaidah fiil fa'il nafsun fiil maf'ul semuanya itu diambil dari kalam Arab, syair-syair ya orang Arab jahiliyah waktu itu. Jadi mereka pakar syair, tapi di saat ditandang oleh Al-Qur'an, wa in kuntum fi raibin mimma nazala al-'abdin Fa atubi suratan mithlihi. Kalau bisa datangkan satu surat. Enggak ada yang bisa. Ada seorang pendusta namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab seorang pendusta. Ngaku nabi. Dia adalah jago syair. Dia adalah jago syair luar biasa pada zaman itu. Penyair dahsyatnya. Dia penyair dahsyat luar biasa, tapi ketahuilah siapapun yang mencoba melawan Al-Qur'an akan direndahkan oleh Allah dia ngaku nabi ada bahkan ada dia ada kisah dengan sahabatnya sahabat sahaba bu siapa ured, ada salah satu sahabat Musailamah itu dicerita kalau sahabatnya ngomong Musailamah mengomong aku hari ini telah mendapatkan wahyu dari Allah dari Tuhanku apa kata temannya temannya ketawa ya Musailamah Wallahi aku yakin seyakin yakinnya Kepadamu, kalau engkau tuh sebenarnya tidak percaya kalau aku percaya kepadamu. Demi Allah aku yakin, saya yakinnya. Kalau engkau itu yakin, aku itu tidak percaya kepadamu. Jadi betul-betul dia tuh ngerti dibunak kedustaan. Kemudian apa? Sampai dia pengen membuat Nabi Muhammad turun surat Al-Fil. Alam lam terokai fa a bi asha fil fil eh eh esh okay a lam terokai fa bi asha fil Alam j al fi tadil wa ars al alim ababil Tarmihim bi hijarat min sinjil wa ka'asfim alhamkazim il il il enak begitu musa ingin buat dia buat bala dia punya erida alfil wa ma adraka mal fil khurtumhu tawil macam-macam apa maknanya enggak ada tahukah kamu apa gajah gajah tahukah kamu gajah gajah belalainya panjang macam Orang ketawa ini. Ditanding dengan Alam Tarokah Faal Rob Bi Asfa Bilfil menunjukkan kisah yang terjadi pada saat kelahiran nanti. Indah kalimatnya. Tak ada bisa. Jadi setelah itu malah dihinakan. Waktu dia ingin menyusun dihinakan. Begitulah Al-Quran. Jadi mawjizat. Jadi orang membaca Al-Quran sampai hari ini pun ternyata orang yang di dalam hati ada keinsafan mereka mengatakan Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran buatan bukan buatan manusia. Tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Ada orang merubah kalimat satu saja akan ketahuan. Itu mujizat. Mujizat yang abadi. Belum mujizat yang lainnya. Nabi bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Tapi Al-Quran mujizat, mujizat sampai akhir zaman. Tidak ada orang yang bisa merubah Al-Quran sampai hari ini. Tidak ada orang yang malsu Al-Quran dirubah ayat sana-sini. Tapi kitab suci yang lainnya tidak? Al-Quran ini mujizat yang luar biasa. Bagi Nabi SAW. Bahkan ditemukan di negeri kafir saat ditemukan di Amerika maksudnya. Ada satu orang yang pengen merubah Al-Qur'an. Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra la hafizun." Sudah janji Allah, Allah akan menjaga Al-Qur'an. Lihat. Ada orang kafir di sana ini disebutkan sebuah kisah. Ingin mencetak Al-Qur'an dengan cetakan yang dirusak untuk disebarkan ke masyarakat yang ada di sana. Yang menemukan siapa? Bukan orang Islam rupanya ada seorang peneliti Al-Qur'an dari orang kafir yang dengki ya kan pengin membuktikan bahwasanya Al-Qur'an ini masa Al-Qur'an benar-benar tidak ada perbedaan rupanya dia menemukan Al-Qur'an ada salah ini kok beda wah senang dia setelah dibuka rupanya apa? yang beda Qur'an cetakan temannya itu dia yang buka bukan orang lain bukan dari orang Islam lihat jadi mereka setelah mengadakan mode ekspos begitu rupanya apa Setelah bertemu yang yang yang yang merubah siapa? Grup sama-sama orang kafir. Jadi itu runtuhlah di hadapan Al-Qur'an. Enggak bisa. Enggak ada. Bukan orang Islam lah yang menemukan, bukan menghafal Quran, bukan. Jadi yang menjaga Al-Qur'an Allah bukan menghafal Al-Qur'an bohong itu, salah. Bukan penghafal Al-Qur'an yang menjaga Al-Qur'an, Allah yang menjaga. Kalau seandainya di dunia tidak ada penghafal Al-Qur'an, Al-Qur'an tetap terjaga. Jadi di mukjizat dia. Ya. Jadi mukjizat itu membuat orang itu mau tidak mau harus percaya kecuali kesombongannya. Abu Jahal lihat melihat kubur jasad Nabi masih rembulan dibelah dua masih ada. Bahkan Abu Jahal tuh tahu kalau Nabi Muhammad nabi loh ya, bukan jadi masalah keinsafan di sini. Jadi untuk menundukkan akal sampai kepada keyakinan ini inilah suruh berpikir. Enggak masuk akal kalau buatan manusia. Maka dari itu, definisi dari Nabi itu sendiri harus jelas. Nabi itu dikabil kata naba, naba itu berita. Nabi diambil dari kata nabak, nabak itu maknanya berita. Yaitu maknanya usulul khabar, usulul nabak, sampainya berita. Minallah dari Allah bitarikil wahyu dengan cara wahyu. Kepada siapa? Kepada orang yang dipilih oleh Allah SWT. An-nabak. Minallah dari Allah. Maka kalau disebut Nabi itu, hubungannya seorang hamba pilihan dengan al Allah. Tapi kalau sudah disebut Rasul, Rasul itu adalah diutus untuk manusia. Nah, jadi dari seorang hamba yang dipilih oleh Allah, Rasul berurusan dengan manusia, menyampaikan pesan. Sehingga kalau diberi nama Nabi, ini hubungannya dia kepada Allah. Kalau sudah disebut namanya Rasul, setelah mendapatkan hubungan dari Allah, baru Nabi menyampaikan kepada manusia. Makanya definisi Nabi adalah seorang hamba yang mendapatkan wahyu dari Allah, tidak diperintahkan untuk menyampaikan menyam, Tapi seorang Rasul adalah mendapatkan wahyu dari Allah Punya tugas untuk menyam, menyampaikan Dan ini definisi, wahyu Jangan terberdaya dengan sebagian definisi Yang dihadirkan oleh orang-orang Akhir zaman, ada orang dari Mesir Dari ini mencoba mendefinisikan wahyu dengan Dengan definisi yang berbeda Bukan, bukan wahyu lagi Misalnya apa? Rajulun Futiro Jadi ada seorang yang Maftur futiratik dengan fitrahnya Ada orang yang mendapatkan fitrah Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan Ada rajulun futira Insanun futira alal haki Ilman wa amalan Ini salah satu definisi Yang dihadirkan oleh orang akhir zaman Tidak tahu dari mana itu Rajulun futira Ada orang futira itu fitrah Diberi fitrah oleh Allah Dari dalam dirinya Alal haki benar Sehingga perilakunya benar dan omongannya benar jadi kalimat futiro itu sebenarnya ini adalah that says ini kebawa kepada pemikiran-pemikiran tentang mengakal-akalkan semuanya ini sehingga nanti tidak ada mujizat lagi bagi Allah Rasulullah dan itu rombongan memang orang-orang yang aklani yang seolah-olah ingin meniadakan kemujizatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk sebuah buku sejarah yang di situ banyak sekali mencoba menafsirkan mujizat, mujizat Nabi sehingga menjadi Nabi Shallallahu Alaihi tidak bermujizat seperti adalah sejarah yang dikasihkan orang oleh Husin Haikal bahkan ada yang mendefinisikan nabi dengan mufatir. Fitur-fitur itu bukan dari wahyu. Jadi nanti akan menjadi tuduhan bahwasanya nabi itu adalah mendapat bisa mengucapkan Al-Qur'an karena fitrahnya dari dirinya bukan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudahlah, jangan dengar definisi-definisi semacam itu. Yang jelas Allah Subhanahu mengutus nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu dan wahyu dari Allah. Al-Qur'an wahyu dari Allah. Bukan kapan nabi mau lalu bisa datang? Tidak. Bahkan kadang ada orang datang kepada Nabi dan bertanya, tidak menjawab oleh Nabi. Baru esok hari kalau ada wahyu dipanggil orang tersebut. Nabi tidak akan berbicara kecuali dengan wahyu. Wabiyantiku anilhawa inhua, illa wahyun yuhah. Itulah Nabi yang harus kita yakini. Kemudian mukadimah juga yang diberikan oleh Allah tanda kasih sayang Allah kepada kita. Nabi itu di puluhan tahun. Nabi itu lebih dari 25 tahun diberi oleh Allah kemasyhuran dengan sifat amanah. Sebelum umur 40 Nabi itu sudah umur belasan tahun mulai dari umur 15 ke atas sudah sangat dipercaya sampai digelari oleh masyarakat Mekah dengan gelar Al Amin. Ini muqaddimah ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah agar kita mudah untuk mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al Amin tidak pernah bisa berdusta dan tidak pernah berbohong. Kebutuh ke, Abu tah hurufnya Nabi Kemudian kejujuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini juga mukhatibah Bahasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah tidak pernah berbohong Dan setelah mendapatkan wahyu Itu pun ternyata masih ada yang mendustakan Dan dusta itu rata-rata dari Berangkat berangkat dari kedengkiannya Seperti kedengkian Abu Jahal dan yang lainnya Tapi yang lain mudah nerima Mendengar Al-Quran nerima Masyarakat makan terima. Hingga Islam tersebar dan mukjizat Nabi sangat banyak sekali bukan hanya Al-Qur'an, hanya mukjizat tersebar yang sahabat ini bisa sampai hari ini dirasakan adalah Al-Qur'an. Dan sampai hari ini pun ternyata Al-Qur'an menundukkan orang-orang berakal. Yang masuk Islam dari para pembesar-pembesar dunia itu adalah di saat membaca Al-Qur'an dan terkagum-kagum dengan dengan Al-Qur'an. Baik. Memang jadi muqaddimah-muqaddimah untuk Nabi itu diutus sudah ada. Keajaiban-keajaiban yang itu adalah muqaddimah agar kita bisa ber, dipercaya. Bahkan, waktu Sayyidah Khatijah pertama kali Nabi mendapatkan wahyu Situ Khatijah pun bertanya Kepada seorang sesepuh lah Kalau kita anggap begitu Pembesar agama waktu itu yang ada di sana Dan bertanya tentang sifat-sifat suami beliau Yaitu Rasulullah Ternyata dijawab, ini bukan orang biasa Tentu itu adalah wahyu Dan tanda-tanda kenabian sudah ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dilihat oleh Bukhairah Waktu Nabi ke Kasyam waktu itu Dan Nabi sudah disebut ke ini Nah inilah. Mungkin ada ada sebagian saya tidak pernah dengar itu semuanya Baiklah kalau kamu tidak pernah percaya Tentang adanya mendung yang menyungi Rasul Tidak pernah melihat termulan dibelah tidak melihat. Cukuplah lihatlah Al-Quran Dari awal sampai akhir Dan bisa dihafal Al-Quran Ditantang siapa yang bisa menghafal Injil Dengan lafadnya yang persis tanpa ada perubahan Sementara Al-Quran lebih gede dari ini Al-Quran dihafal Dan orang kafir pun bisa menghafal Bukan orang yang beriman saja. Menghafal. Ada ada unik. Orang selalu mengatakan menghafal Quran itu paling gampang, tapi juga cepat hafal, cepat lupa. Artinya paling berat menghafal adalah menghafal Al-Quran. Bukan kitab kecil. Dan uniknya, paling susah menghafal sesuatu yang tidak tahu maknanya. Coba. Kalimat begitu aja diulang 16 kali. Ini. Terus mulai Terus mulai tidak bisa. Ada orang ajam tidak pernah memahami makna Al-Quran tapi bisa hafal. Eh coba kita suruh kalimat saja bahasa Jepang, bahasa Cina yang enggak hafal satu lembar saja suruh hafal. Ayo, kalimat Jepang atau bahasa Jawa. Suruh menghafal tidak bisa. Ini Al-Quran dah ini loh yang harus, yang harus kita hadirkan. Eh orang-orang kafir yang belum percaya pada Al-Quran, pandanglah dengan hati ini bukan dengan kesombonganmu. Coba baca Al-Quran. Justru di Al-Quran di dia menyebutkan bahwasanya kitab sucimu itu Injil, itu benar dulu. Sekarang sudah dirubah. Kitab Al-Quranku inilah menyakut, mengatakan Isa itu adalah manusia mulia, dari rahim seorang ibu yang mulia. Kitab Al-Quran suruh. Mereka bingung mau ternyata Yesus di dalam Al-Quran, Nabi Isa dalam Al-Quran lebih suci berarti yang ada di dalam. Nabi Isa, Siti Maryam yang dalam Al-Quran lebih mulia. Kalau di dalam Injil sudah pernah disentuh oleh Yusuf. Jelma Al-Quran tidak benar. Jelma yang sesungguh Mereka terkagum-kagum asalkan membacanya bukan dengan kedengkian. Lihat Al-Quran saja. Ini dikatakan Imam Sanusi Subhanallah. Mu'jizat. Jadi Mu'jizat ini mengatakan maksudnya olah dengan Mu'jizat yang Allah berikan ini berkata gini Heh, hamba ku ini le utusanku benar. Kalau enggak percaya, coba ni lihat dengan Mu'jizat yang aku berikan kepadanya lihat. Baik. Nah ini. Kemudian setelah kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memang tidak bisa Nabi kalau tidak jujur. Dan nanti ternyata sifat-sifat kenabian nanti harus dimiliki oleh pewaris-pewarisnya. Baru benar menjadi pewaris Nabi kalau dia punya sifat jujur. Tidak berdusta. Menisbatkan ilmu kepada yang berkata. Dalam kajian ilmiah ada namanya amanat ilmiah jangan merusak bukunya orang, jangan ini ada semuanya. Baik Kemudian setelah kalau kita bicara tentang ini sebenarnya panjang ya masalah ini tentang eh kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi mungkin dengan kadar ini sangat cukup kita untuk bisa melanjutkan yang lainnya. Amma burhan wujubul amanati. Ya jelas. Jadi kejujuran Nabi itu dari mana kita tahu dari Mu'jizat. Dan jangan bertanya Mu'jizat sudah berlalu. Allah maha tahu. Banyak orang yang ingkar karena Mu'jizat sudah berlalu. Tapi ada Mu'jizat yang saya ini harus ada. Al Qur'an. Al Qur'an. Amma berhala wujubil amanati. Wajibnya tentang amanah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Lahum alaihi salatu wassalam Nabi harus punya amanat Fa'ila la fa lakhanu Kalau mereka berkhianat Di fi'li muharram Dengan melakukan sesuatu keharaman Ataupun bahkan makruh Langkala bal muharramu wal makruhu ta'atan Ini saya akan berubah yang namanya kemakruhan Dan keharaman itu menjadi Ketaatan Fi haqqihim alaihi salatu wassalam Pada diri Nabi alihi, Salatullahi wassalamu alihim Salatullah wassalamu alaikum Amanah Bagaimana kisahnya tentang amanat? Kalau orang tidak amanat itu kan khianat Menyembunyikan Jadi kalau laki aku tidak suka Ya aku sembunyikan Makanya kalau ustaz tidak ama, amanat kan kacau Hukum halal haram semuanya sendiri nah Kalau menguntungkan dia dikeluarkan Kalau tidak menguntungkan disembuh Menyembunyikan Dan amanat Nabi juga diberi Petunjuk kita untuk bisa percaya. Khususnya sahabat pada saat itu. Amanatnya Nabi. Nabi itu termasuk membicarakan sesuatu yang sangat berat. Termasuk kisah Israq Merod. Akan bercerita kepada siapa Nabi Muhammad? Bercerita kepada Abu Jahal dan orang yang biasa mendustakannya. Nabi tidak pernah menyembunyikan ini mendidikan. Memang kebenaran tidak perlu disembunyikan. Biarpun setelah itu dikatakan majnun, gila, dan sebagainya. Amanat. Kalau memang nabi sudah tidak amanat lagi kacau. Sama penerus nabi pun kalau sudah tidak amanat kacau. Wah, ini enggak enak nih hukum ini buat saya nih. Aduh, enggak enak. Tinggalin deh hukum yang enak-enak aja deh. Di anna Allah taala qad amarna bil iktida. Allah telah mengutus memerintahkan kita untuk mengikuti nabi. Bihim dengan nabi fi aqwalihi wa af'alihi. Kita hendaknya mengikuti omongan nabi dan kita mengikuti pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ala dan Allah tidak memerintahkan bagi muharram dengan sesuatu yang haram. Wa dan tidak ada makruh. Wa hada bi'ainihi sebetulnya ini sendiri adalah burhan wujubitsalitsi uh, uh, uh, sebagai uh, burhan hujah akan wajibnya sifat yang ketiga nanti yaitu at-tabligh. Jadi sifat bagaimana kita harus yakin kalau Nabi itu amanah? Amanah Setelah kita tahu seorang Nabi adalah sangat jujur. Tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong dalam bertutur kata. Maka sesungguhnya kita pun sudah masuk pembahasan tentang amanat. Hanya dikukuhkan dengan sifat yang khusus itu apa? Kalau jujur di dalam bertutur kata. Untuk menyampaikan sesuatu kepada yang lainnya. Kalau sudah amanah itu biasanya sudah mengarah kepada sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kepentingan pribadi. Maksudnya apa? Kalau kalau seorang berkata jujur, ngomong jujur, ada mendapatkan berita, nyomong, berita ngomong atau itu menyampaikan saja. Karena urusannya adalah pesan dari Allah. Jujur, ada pesan dari Allah sampaikan, pesan dari Allah sampaikan, selesai. Tapi kalau sudah dapat amanat, ini lebih dalam lagi. Ada sesuatu yang harus disampaikan. Taib. Harus disampaikan. Kemudian lihat. Bisa saja dia, bukan tidak bukan bukan tidak jujur. Orang tidak menyampaikan itu orang orang orang berbohong, orang tidak berbohong. Bukan berarti pasti amanat. Orang tidak berbohong, belum tentu dia pasti amanat. Orang tidak berbohong, tidak pasti dia itu amanah. Misal, orang ini selalu jujur. Kalau ngobrol, laporan, jujur, datang ke kita adalah jujur misalnya, ke kita ngomong adalah jujur. Ya orangnya sangat jujur. Kalau bicara enggak pernah berbohong dia. Cuman aman atau tidak? Misalnya, memindah waktu penyampaiannya. Dia jujur, tolong sampaikan kepada si Fulan. Baik, saya sampaikan cuman dia mikir kalau sampaikan anak misalnya apa nyampaikannya gini tolong sampaikan kepada fulan ini agar tidak bagi bagi uangnya ya ini penting lo ya baik saya sampaikan cuman tadi sudah janjikan mau ngasih duit sama saya nih ntar dulu deh kalau sudah ngasih duit sama saya baru nanti saya sampaikan setelah selesai gini baru disampaikan ada pesan dari guru Rasanya inti tidak boleh bagi-bagi duit. Ada kepentingan pribadi saya? Wah, ini keuntungan. Jujur dia, ya, nyampaikan atau tidak? Nyampaikan, tidak bohong dia. Ya. Akan tapi menunda waktunya saja demi kepentingannya. Sama kayak kasusnya begitu. Kalau Nabi tidak, jujur dan amanah. Kapan harus diwaktikan? Sampaikan. Sehingga dalam bahasan usulan fikir nanti tidak boleh tak khirul bayan an waktil hajah tidak ada. Tak khirul bayan an waktil hajah enggak ada. Dalam bahasan usul fikir itu, berita itu disampaikan, Setelah hajatnya berlalu, tidak ada. Pasti tepat waktunya. Karena Nabi bukan saja jujur, tapi harus amanah. Amanah. Jadi amanah itu lebih daripada jujur. Lebih daripada jujur. Jujur dulu, baru amanah. Dan Nabi ternyata sifat amin itu adalah jujur dan amanah sekaligus. Amin. Sangat amanah. Amanah, amanah Nabi SAW itu dan kemudian sekaligus ini adalah hujah yang ketiga sifat tablighnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sifat tabligh. Karena apa? Amanah ya jelas. Apa yang diterima disampaikan, apa yang didapat disampaikan. Inilah sifat tablighnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa kami sampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Keyakinan pasal nabi adalah nabi adalah utusan Allah yang harus kita yakini. Yang tidak percaya akan adanya nabi maka dia adalah tidak beriman dan nabi nanti ada jumlahnya ada banyak sekali tapi yang wajib kita imani hanya 25 saja. Dan daftar 25 bi ada namanya nabi ulul azmi. Nabi yang ulul azmi yaitu siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Noah, Nabi-nabi Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Kemudian paling utamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah sifat fatanah insyaallah kita sampaikan esok hari tentang sifat tersebut ini saja dan kita mohon untuk bisa nunggu sejenak kita habis ini membaca wirid sebentar bagi yang masuk semoga berdoa Sekarang masih belum final tentang penghitungan ini kita minta kepada Allah semoga Allah milikkan yang baik ya kita akan baca doa doa doa kemenangan baca dikir baca apa semoga Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam caranya Allah yang maha tahu jangan ngatur Allah subhanahuwataala yang penting kita sudah menjalankan, kita mohon kepada Allah, kita berikhtiar, maka kita serahkan kepada Allah apa yang terbaik, ya, apa yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada orang kaum Muslimin yang ada di Palestina, menghancurkan hamba-hamba yang mengganggu kaum Palestina, dan menghancurkan orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Islam dimanapun berada. al Teha. Wallahi taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.